Sejak kita ucapkan kalimat yang mulia ini kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya baik di langit, di bumi dan di kedalaman lautan baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Zat yang maha hidup, berdiri sendiri Zat yang maha melihat, maha mendengar dan kalau ingin mengerjakan apapun dia tinggal mengucapkan kun fayakun. jadi maka jadilah semua itu Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri taula dan idola setiap orang yang beriman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau seperti biasa bapak ibu sekalian melanjutkan bahasan kitab Minhajul muslim dan malam ini kita masuk semoga Allah berkahi di pasal ke-16 masalah beriman akan wajibnya beramar maruf dan nahi mungkar serta etika-etikanya beriman sering saya ucapkan dari pasal pertama masalah akidah beriman kepada Allah dan ada empat pasal pada saat itu beriman kepada malaikat beriman kepada kitab-kitab beriman pada Al-Quran secara khusus juga sudah dibahas beriman kepada Rasul-Rasul dan beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW lalu kita juga sudah membahas beriman tentang hari kiamat tanda-tandanya kecil, besar kemudian proses-proses yang terjadi lalu kita juga sudah membahas beberapa pasal yang lain Umumnya semua dalam akidah dimulai judulnya dengan beriman. Dan beriman ini mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Kita ucapkan dengan lisan. Kasus misalnya seorang muslim makan, dia mengatakan Bismillah, menyebutkan nama Allah. Atau habis makan mengatakan Alhamdulillah. Mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah. Semua dengan menggunakan nama-nama Allah Kita tahu dalam sholat Terulang, berulang kali kita Mengucapkan Kalimat-kalimat memuji Allah Dalam surah Al-Fatihah Kemudian juga kita mengucapkan syahadat Di setiap tahiyat. Padahal kita sudah seorang muslim Maka pengikraran nama Allah dengan lisan Itu bagian daripada keimanan Kemudian diyakini dengan hati Tentang wujudnya Allah Kemahakuasaannya Lalu kemudian diikuti dengan aplikasi anggota tubuh. Dipraktikin. Diambil semua tuntunan agama ini. Ditinggalkan semua yang dilarang. Itulah beriman. Salah satu bagian daripada iman yang dimasukkan oleh Syekh Abu Bakar jazair rahimahullah adalah beriman akan wajibnya. Wajib hukumnya. Wajib definisinya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Beramar ma'ruf. Ma'ruf ini istilah semua yang Allah ridhai, semua yang Allah perintahkan, bolehkan, izinkan, cintai, perintahkan. Itu namanya ma'ruf. Apa saja yang Allah perintahkan, yang Allah tuntun, wajib atau sunnah namanya ma'ruf. Kita diwajibkan menyeru beramar ma'ruf artinya menyuruh kita praktekin dan kita suruh orang lain mengerjakannya solat, kalau bapak ibu lagi menuju ke masjid sini ada tetangga, kebetulan lewat ketemu orang di lift, di jalan di taman, di atas ucapin salam, kalau dia jawab muslim solat pak, solat bu ada pengajian satu dua kalimat saja selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu hidayah di tangan Allah saya pernah mengucapkan beberapa kisah kepada salah seorang ikhwah di Jakarta sini untuk dia antar saya di pengajian ini cerita mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu awal saya masuk ke Jakarta. Subhanallah beberapa tahun kemudian saya ketemu sama dia. Tanpa saya sadar, saya hanya sekedar memotivasi dia untuk ibadah. Dan saya juga sudah tidak ingat tentang kisah yang saya sampaikan sementara saya dibonceng motor pada saat itu. Maka beberapa tahun kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, jazakallahu ya Rukusad. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kisah yang dulu anda sampaikan tentang Sa'id bin Musayyab, kalau rahimahullah tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun itu saya coba praktekin. Padahal saya cuma sampaikan kisah saja pada saat itu jadi tugas kita menyampaikan menyampaikan semua kebaikan kalau seorang muslim berbuat satu kebaikan buat diri dia dia dapat manfaatnya tapi dalam islam kita bisa menggunakan sistem marketing meraih banyak sekali pahala dengan ngajak orang lain Muazzin pada saat dia azan tadi dia memanggil setiap orang yang dengar panggilannya datang solat maka dia panen pahala semua orang yang datang karena dia memanggilnya imam mengimami solat kita semua ikut instruksinya dia memimpin di hadapan Allah Azza Jal maka dia juga dapat pahalanya semua makmum kita masing-masing dapat pahala setiap orang diantara kita. Kecuali ada di antara anda yang sengaja mengajak juga orang ke masjid ini. Jadi memang kita bisa menggunakan itu. Jangan merasa puas dengan angka satu, angka sepuluh dari pahala, karena Allah Azza Jal membuka peluang untuk kita melakukan banyak melipat gandakan pahala itu. Dan sederhana sekali, dapat berita di SMS, di BlackBerry, di WhatsApp, sesuatu yang bermanfaat beritakan ke orang lain. Jangan disimpan asal sudah dipastikan itu informasi yang baik berita tentang puasa Senin Kamis misalnya, berita tentang puasa Iyamul Bit, apa saja, perintah agama sebarin, sampaikan jangan diam dia. maka itu namanya beramal ma'ruf, dan itu wajib hukumnya, kita wajib beramal ma'ruf, kemudian tentu yang wajibnya diamal ma'ruf ini yang pertama ya yang kedua yang ketiga, yang ke keseratus hukumnya sunnah yang penting pertama sudah wajib, Misal ada tetangga enggak sholat di apartemen anda di atas anda panggil Assalamualaikum Pak, Bu, sholat yuk sekali sudah diingatin oh iya iya terima kasih, dia enggak sholat misal mungkin biar di apartemen tidak enggak sholat ya udah tanggung jawab anda hari kiamat sudah lepas karena kewajiban jatuhnya di yang pertama tapi yang kedua, yang ketiga sunnah cuma jangan ditinggalkan karena tetap ada pahalanya Karena ada orang subhanallah dengan panggilan satu kali, sadar. Ada orang panggilan yang kelima, ada orang panggilan yang ke sepuluh. Bukankah sering orang, seseorang di antara kita setelah mendengarkan hadis itu berulang kali baru dia tersentuh? Berapa banyak orang yang seperti itu? Masih dalam judul dikatakan dan nahi mungkar. Mungkar ini diistilahkan bagi semua yang Allah larang. Baik itu haram ataupun makruh. Dianggap kemungkaran semuanya. Nahi artinya melarang, memberhentikan, menahan. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya. Nah ini masuk dalam Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar jazair memasukkan dalam masalah beriman. Ada bagian daripada keimanan kepada Allah ini. Jadi bagi beliau, iman itu termasuk mengingatkan pada semua apa yang Allah perintahkan dan melarang dari apa yang semua Allah larang. Saya bacakan poin A Tentang kewajiban berambil ma'ruf dan nahi mungkar Seorang muslim beriman dan meyakini Kewajiban berambil ma'ruf dan bernahi mungkar Mengajak kepada kebaikan Dan mencegah kemungkaran Atas setiap muslim yang mukallaf Bagi yang pegang buku Mukallaf itu maksudnya yang sudah kena beban hukum Sudah balik Kalau yang belum balik Tidak ada kewajiban Anak-anak yang belum balik Tidak ada kewajiban kita haruskan dia sholat misalnya diajak iya, tapi kalau orang yang sudah besar wajib bahkan nanti akan kita titip beratkan bagi orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal punya kedudukan, dia lebih wajib lagi, dia punya power orang tua kepada anak suami kepada istri ya. kemudian atasan kepada bawahan dia bisa terapkan peraturan, pokoknya kalau kerja sama saya sholat misalnya. kalau enggak saya keluarkan seperti itu ada pembantunya kerja, kamu wajib pakai jilbab, kalau enggak jangan bekerja dengan saya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk meluruskan agar penegakan kebaikan terjadi dan penaranan kemungkaran juga terhindar. Gitu. Karena Amr Ma'ruf dan Nahi Mungkar ini sebenarnya bersambung ya. Kalau ada orang sholat, kita ingatkan tentang sholat, kita sedang Amr Ma'ruf menyuruh dia melakukan sholat, kan ibadah. Tapi di waktu yang bersamaan kita sedang nahi mungkar. Kita sedang melarang dia jangan sampai tidak sholat. Jadi ini dua hal yang bersambung. Kata beliau di sini. Setiap muslim memiliki kewajiban dan dia harus yami imani itu, dia yakini itu. Perintah dari Allah. Mengingatkan setiap muslim yang mukallaf lagi mampu dan telah mengetahui ma'ruf. Tahu kebaikan itu, dia sudah tahu sholat itu wajib misalnya, puasa itu wajib dan seterusnya. Dan ia melihat kebaikan itu terabaikan. Atau ia telah mengetahui kemungkaran dan melihatnya dilakukan. Sementara itu ia mampu memerintah atau melakukan perubahan dengan tangan atau dengan lisannya. Jadi, kalau dia punya power, dia harus bisa gunakan itu. Dia meyakini bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini termasuk kewajiban agama yang termulia sesudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebab Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'an bergandengan dengan perintah iman kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana firmannya disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 110 A'udzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi Yang membuat kita menjadi orang yang terbaik adalah Umat yang terbaik, pilihan terbaik Di sini kata para ulama tafsir adalah dicintai oleh Allah Pantas dijadikan sebagai panutan Karena kalian menyuruh kepada ma'ruf Selalu menyuruh orang untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah cintai dan mencegah dari kemungkaran, selalu menghadang agar orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang dibenci oleh Allah, haram atau makruh dan kalian beriman kepada Allah. Syekh Abu Bakar rahimallahu mengatakan di sini Allah menggabungkan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan iman kepada Allah. Karena kita kalau menyuruh kepada ma'ruf, melarang dari kemungkaran, kita sedang menerapkan apa yang Allah inginkan. Kita jadi seperti juru bicaranya Allah Yang demikian itu Kata beliau berdasarkan dalil-dalil berikut Yang pertama Dalil-dalil nakli Secara wahyu Bahwa saja memang amar ma'ruf, nahi mungkar Ini wajib bagi setiap orang diantara kita Yang pertama Perintah Allah subhanahu wa taala untuk beramir ma'ruf Menyuruh kepada hal-hal yang yang, di yang diperintahkan Wajib atau sunnah Seperti tertera di dalam firmannya Surah Al Imran ayat 104 "Aadu Billah min al Shaitan ummatun yaduqoon ila Khairi wa yamurun bil Ma'aruf wa yanhawun an Munkar. Wa ulaiik hmu Muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." Mereka itulah orang-orang yang Muflihun, beruntung Dapat petunjuk, menang Allah subhanahu wa ta'ala Memastikan di sini Muflihun, kata-kata falah Artinya seseorang itu Mendapatkan kemenangan yang mutlak Itu baru dikatakan Orang falah Orang punya target Dia berhasil sampai ke targetnya Dan dia dapat nilai yang tertinggi Itu namanya falah Keberuntungan yang luar biasa jadi orang yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar itu Allah janjikan diberikan keberuntungan pada mereka. Mereka tidak akan pernah salah. Individu seperti itu, pemerintahan juga sama. Dalam pemerintahan Islam ada kelompok namanya hisbah. Hisbah ini istilah dalam pemerintahan Islam. Kalau di Saudi sekarang dibuat hai'ah amir ma'ruf nahi mungkar. Ada memang sendiri pemerintahan, ada menterinya. Ya. Pejabat pemerintah di situ ada, ada programnya namanya Kelompok Menyuruh kepada Ayah Ma'ruf Melarang dari mungkar. Dan mereka punya pengaruh besar nih Mereka punya tim yang didukung dan disokong oleh kepolisian Maka di pasar-pasar mereka ada berdiri mengingatkan orang-orang Kalau ada perempuan yang sedikit tersingkap auratnya didatangin, dinasehatin Walaupun dari jarak jauh dan mereka sudah tahu tuh Mobil mereka punya logo sendiri. Kalau waktu sholat mereka menggunakan mik sambil teriak mengingatkan sholat sholat diingatkan. Memang itu ada, dan ini juga dilakukan oleh pemerintahan harusnya, ya, harusnya. Ada juga sebuah hadis banyak sekali sebenarnya yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya kata Nabi saw, siapapun yang tidak mengeluarkan zakat hartanya maka yang punya wewenang atau kewalihan bisa mengambil darinya mengambil zakat itu secara paksa dan kalau memang dia mampu, dia gak mau keluarkan ditambah setengah hartanya sebagai kelaziman dari hukum Allah artinya pemerintah setempat bisa melakukan itu kalau sampai mereka tidak melakukan yang ma'ruf, tidak menjalankan pemerintah perintah sama halnya dengan kemungkaran, yang kita sayangkan negara kita malah kemungkaran didukung, diberikan izin. Jazakallah. Diberikan izin, tempat perzinahan dengan neon boxnya yang terang-terangan, dengan beragam macam istilah lah sekarang, tempat hiburan dan seterusnya. Mungkin anda semua tentu sudah tahu, orang bisa mampir kapan saja, diberikan izin. Semua perbuatan-perbuatan kebebasan, pelanggaran-pelanggaran dibiarkan di jalan-jalan mereka berbuat kemaksiatan, seakan-akan di depan jalan kita ini, di Indonesia ini aneh kalau malam minggu itu kosong dari anak-anak muda yang pacaran atau berbuat dosa di jalan-jalan mereka melakukannya ini kemungkaran, tidak boleh semestinya dibiarkan hati-hati teman-teman, sekalian hadis Bukhari berbunyi kata Nabi SAW siapa yang lihat kemungkaran dari seseorang dan dia tidak memungkirinya dia tidak luruskan maka orang itu yang berbuat salah akan datang hari kiamat mencekik leher dia orang yang lihat dia sambil berkata ya Allah orang ini lihat saya buat salah dia enggak ingatin maka saya tuntut sekarang lalu diambil pahalanya dikasih kepada orang yang berbuat mahasiatan artinya kita enggak ada opsi harus, enggak bisa enggak kalau enggak malah dia jadi bumerang buat kita baik nanti mudaratnya jadi besar tentu ada caranya kan Karena Nabi SAW mengatakan siapelian mungkar, dia bisa memungkiri dengan tangannya, kekuatannya kalau dia bisa. Orang tua misalnya, dia menahan fasilitas anaknya kalau tidak sholat. Ada motor misalnya, selama kamu tidak sholat kunci motor saya gak kasih. Misal contoh, dia punya power. Tadi atasan kepada bawahan, kalau kamu tidak pakai jilbab, kalau kamu tidak sholat, <kuh> maka tidak ada. Gak bisa masuk. Nah power kita gunakan, gitu kan? dan Alhamdulillah itu bisa sebenarnya. Sebagaimana orang-orang non-muslim banyak menerapkan muslim makerja harus buka jilbab misalnya. Sholat gak bisa sholat. Bahkan ada saya temukan beberapa muslim yang tidak bisa sholat Jumat. Dan karena lemahnya iman akhirnya mereka gak sholat Jumat. Kan? Nah dilarang oleh di atasannya non-muslim. Nah ini mungkar, gak boleh sebenarnya gitu kan. Harusnya dia keluar dari situ dan Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah dulu nasibnya. Kalau ada orang bekerja di tempat yang haram atau dilarang dia beribadah, tetap dia ngotot di situ, berarti dia sendiri yang mengurung dirinya di nasib itu. Innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengubah keadaan satu kaum sampai dia mereka mengubah mulai dulu, keluar dulu, baru ikhtiar nanti Allah berkahi. Kalau dia di situ terus, saya kalau keluar mau makan apa ya? Gitu. Maka Allah dia tidak dia mau keluar, Allah tidak bantu juga, dia harus ikhtiar dulu. Baru Allah sementara bukakan. Ini yang pertama, perintah dari Allah secara mutlak dalam Al Quran menyuruh kita perintah ma'aruf dan nahan dari mungkar. Kalau kita bisa punya power pakai power, kalau nggak bisa maka dengan lisan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatin. Kalau nggak bisa maka dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman atau dalam riwayatnya dikatakan tidak ada lagi iman yang lebih rendah daripada itu minimal ya Allah hilangkanlah kemungkaran ini minimal dalam hati dan tidak ada orang yang tidak bisa lakukan itu, itu kan? siapapun yang sudah mengingkari mungkar seperti ini maka secara otomatis insya Allah dia akan lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat nanti. Yang kedua informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang ahli wilayahnya atau para wali Allah. Yang patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mereka selalu beramal maruf dan bernahi mungkar, sebagaimana Firman-Nya Surah Al-Hajj ayat 41 "Audo bilallahi min al-shaytanir rajim, al-ladin ima kannahum fil-arz aqamu salat, wa nahu anil mungkar." Orang-orang yang kalau kami tugukan kedudukan mereka di muka bumi, kalau ada pemerintah, presiden, kerajaan. Faham ayat ini, dipastikan jabatannya tidak akan runtuh. Allah yang janjikan, orang-orang yang kami berikan kepadanya kedudukan, memimpin, raja kah, presiden kah, apa yang dikatakan oleh Allah, untuk diteguhkan kedudukan mereka, di muka bumi mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang maruf, dan mereka mencegah dari yang mungkar. Siapapun pemimpin yang lakukan ini Dijamin oleh Allah akan diteguhkan Pemerintahannya Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam surat Tawbah ayat 71 Juga Allah menekankan A'udhu billahi minasyaitan rajim Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum Awliya'u ba'd Ya'muruna bil ma'rufi Wa anil munkari Wa yukimuna sanata Wa yu'tuna zakaata Wa yuti'una allaha wa rasulah Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan Sebagian mereka menjadi penolong, sebagian yang lainnya Artinya boleh laki-laki sama perempuan saling bantu-membantu Pada hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf Yang diperintahkan oleh Allah Mencegah dari yang mungkar Mendirikan sholat, mendirikan zakat Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya Kata ulama tafsir Di dalam ayat ini amar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan, mengingatkan manusia apa yang Allah perintahkan dan melarang mereka dari apa yang Allah larang Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan dalam ayat ini daripada sholat, daripada zakat sementara kita tahu ini adalah dua rukun Islam yang sangat kuat, karena amr ma'ruf nahi mungkar sebenarnya adalah kendaraan dalam penegakan sholat, penegakan zakat, beriman kepada Allah, karena ini kendaraannya memang ada manusia, Bapak Ibu sekalian cukup dengan lisan disampaikan atau datang peringatan sedikit dia sudah sadar, ada manusia enggak Emang enggak bisa, harus dengan cambukan enggak bisa, hukuman baru kapok gitu. banyak orang begitu, ada orang subhanallah sedikit hadis, sedikit ayat, sedikit kisah orang soleh tersentuh hatinya, ada orang enggak keras hatinya peringatan demi peringatan tidak bisa menyentuh dia enggak bisa, benar gak ya tidak percaya, ah mungkin itu cuma di karang Ah mungkin begini, cari alasan Orang-orang seperti ini tidak bisa harus ada cambukan Nanti Allah buat dia sadar dengan musibah yang berat datang kepada mereka Makin ringan Bapak Ibu menerima perintah Allah Meninggalkan larangannya, hanya dengan peringatan, dengan hadir Sepertilah mungkin kalau ada siswa kita di kampu, di sekolah Kalau kita ingatkan, nak jangan buat begini, lalu dia patuh Sudah selesai urusan ada anak-anak enggak dinasihatin tidak mau tahu begitu keluar sedikit gurunya manjat lagi di atas meja pukul ini pukul itu ganggu temannya bagaimana kira-kira caranya apakah cukup dengan peringatan bisa. harus ada hukuman nah begitu tabiatnya manusia ada manusia yang bisa engah dan ini cirinya orang-orang yang beriman mereka mudah tersentuh hatinya mereka mau berpegang pada prinsip kebenaran dan ada yang memang tidak memang tidak harus dicambuk Kenapa dalam Islam ada pencuri dipotong tangannya? Kenapa orang pezina dicambuk dan rajam? Kenapa orang membunuh ada hukuman penggal? Padahal sebenarnya kalau mau dipikir, kan tidak nyaman melihat tangannya orang dipotong, muncrat darahnya. Tidak nyaman melihat kepalanya orang dipenggal, muncrat darahnya mati. Tapi ada memang manusia tidak bisa kecuali dengan begitu. Coba lihat penjahat-penjahat kaliber sekarang. Cuma, Cuma ditangkap kayak kita, digebukin. Dia sudah kebal dengan gebukan. Masuk penjara, sobok, keluar lagi. Coba tangkap, potong tangannya. Habis ceritanya tuh, Pasti dia berhenti, memang harus begitu. Memang ada sebetulnya. Makanya Allah tetapkan adanya ingkar-mungkar ini. Dia juga berfirman Allah SWT tentang seorang walinya, yaitu Luqman, yang sedang menasihati anaknya, sambil berkata dalam surah Luqman ayat 17, Aduh bilallah min al rajim ya bunya akim salat wa bil ma'roof wa nhaa an al ala ma a sabr. Inna zaidi umur. Hai anakku, dirikanlah salat. Jaga selalu salat itu kena komunikasi kamu dengan Tuhanmu dan suruhlah manusia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang kamu tahu dari Tuhanmu dan cegah mereka dari perbuatan mungkar Ada yang membuat salah, ingatkan supaya jangan sampai dia lakukan itu. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu Sesungguhnya Yang dimegang termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Akan datang tuh Tidak ada orang sehat terus sampai mati Pasti ada sakitnya Ada cobaan Sabarlah, nikmatin prosesnya Saksi bahasan perintah Luqman kepada anaknya Suruh dirikan sholat Setelah itu menyuruh kepada kebaikan melarang dari kemungkaran Juga firman Allah SWT pada saat mengutuk Bani Israel yang tidak mau beramal ma'ruf dalam firmanya surah Al-Ma'idah Ayat 78 8 sampai 7, 9 A'udhu billahi minasyaitan rajim Lu'ina alladina kafaru min bani Israel Ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam Thalika bima asahu wa kanu ya'tadun Kanu layatanahawna ammun karim fa'alu Labi' sama kanu yafa'alun Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel Dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam yang demikian itu disebabkan kerana mereka durhaka dan mereka selalu melampaui batas, artinya di sini kata ulama tafsir, dilarang mereka tahu haram, masih dilanggar selama masih ada celah langgar melanggar orang-orang seperti ini memang tidak bisa harus dihukum mereka satu sama yang lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu ingat teman-teman sekalian perbuatan mungkar atau perbuatan yang baik Kalau dibiarkan Dia akan menjadi sebuah kebiasaan Dan kalau sudah jadi kebiasaan Susah untuk dirubah Kita tarik positifnya dulu Kalau ini Bapak Ibu jadikan Dalam ibadah Bapak Ibu Misal jadwalkan setiap malam Sholat malam Jadwalkan setiap Senin Kamis puasa Awalnya mungkin butuh upaya Tapi kalau sudah jadi kebiasaan Udah gak enak tuh Kalau kita gak sholat gak enak tuh kalau gak puasa Senin Kamis jadi memaksakan diri di awal dalam ibadah positif tuh. sebaliknya kalau dosa ada orang yang berbuat satu dosa nih di tengah-tengah komunitas muslim gak ada yang melarangnya perempuan telanjang misalnya atau orang melakukan perbuatan-perbuatan salah, didiamin aja kira-kira apa yang akan terjadi bertambah gak kira-kira populasi mereka bertambah Ya gitu. Karena tidak ada yang ingatkan, obatnya oh, tidak salah nih. Coba kalau seandainya ada. Saya bukan sedang memuji Saudi ya, tapi selama 7 tahun saya di sana, sedikit saja ada orang buat salah, itu sudah biasa sekali kalau ada yang ingatkan. Eh Syekh, diingatkan itu itu enggak boleh gitu tuh. Haram dalam agama misal. Diingatkan. Jadi orang tidak diam. Makanya kalau orang mau berbuat salah itu merasa berat. Atau kalau ada orang buat salah kalaupun dia tidak tahu pasti diingatkan, ada saja yang ngomong Kalau kita di Indonesia ini kan malu tapi bukan pada tempatnya Jadi kadang-kadang pada menyuruh pada kema'ruf dan lahra mungkar ini pun kita malu, ini salah ini Ada orang staff di sebelah salam, tidak diingatkan, malu, tidak bisa, ini bukan tempatnya malu Ada orang yang berbuat kesalahan, kita lihat jelas-jelas, kita enggak pungkiri mungkar Minimal dengan hati kok, minimal kalau kita pun misalnya belum kuat imannya maka dengan hati dan tidak bisa tidak Harus hati-hati karena kalau tidak ada hadis tadi saya bilang konsekuensi Kita akan ketemu dengan dia pada hari kiamat Kemudian berita dari Allah juga tentang sekelompok orang dari Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Karena beramal ma'ruf dan sekelompok lagi dibinasakan karena melalaikan amar ma'ruf Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 165 Sebenarnya ayat ini mulai dari 163 ya. Saya tidak tahu, saya pernah sampaikan atau tidak. Ini kisah tentang penduduk negeri ilah. Negeri ilah ini sekarang masuk ke wilayah Palestine. Ya, tapi dari perbatasan Saudi dengan negeri Syam itu kelihatan. Ada laut yang memisahkannya. Negeri ini dulu ada Bani Israel. Mereka dilarang memancing hari Sabtu. Hukumnya tidak boleh mancing hari Sabtu. Kebetulan profesi mereka karena di pinggir lautan, nelayan... Itu sumber hidup mereka. Waktu dilarang mereka mancing hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang luar biasa bagi orang Yahudi. Enggak ada aktivitas, enggak ada peperangan, enggak ada aktivitas bisnis. Sampai mereka enggak boleh mancing, dilarang sama Allah pada hari Sabtu. Udah duduk aja beribadah di rumahnya. Ternyata di penduduk negeri Ilah terbagi menjadi tiga kelompok. Ada kelompok yang mau menipu Allah. Bagaimana caranya? Hari Sabtu dilarang mancing. Maka mereka pasang jala malam Sabtu Lalu mereka panen ikannya hari Ahad Baru mereka bilang Kami gak mancing kok hari Sabtu Allah larang tapi diakalin Seperti itu mereka lakukan Ini kelompok pertama Kelompok kedua Kelompok yang baik Beriman kepada Allah Ingatin Gak boleh ini haram Allah larang ya sudah Kalau gak konsekuensi hukum Masuk neraka loh dihukum sama Allah Baik Ini dua kelompok sudah ketemu nih Orang yang berbuat salah, yang satunya meluruskan. Ada kelompok ketiga yang ngawur nih. Beriman juga, tapi dia bukan mengingatkan kelompok yang pertama supaya berhenti dari kemungkarannya, tapi datang ke kelompok kedua, terus ngomong kepada kelompok kedua, udah lah, usah ingatin itu, biarin aja. Nanti juga Allah hukum kok. Jadi dia bukan melarang dari kemungkaran, malah dia larang orang yang mau larang kemungkaran. Maka pada saat Allah subhanahu wa ta'ala lihat itu terjadi Allah Beratkan untuk mereka Di hari sabtu itu Terjadi sebuah hal yang besar Karena Di hari sabtu ikan-ikan Datang ke pinggir pantai Coba bapak-bapak di sini Kalau anda nelayan, pekerjaan kita selalu nangkap ikan Khusus hari sabtu yang dilarang mancing itu Ikannya datang semua ke pinggiran Loncat-loncat di depan mata mereka Jadi fitnah ini tambah mengganggu mereka gitu kan Mereka jadi tambah terganggu Dan selain hari Sabtu ikannya jauh di lautan harus keluar untuk tangkap Ternyata mereka juga makin kena dengan fitnah itu Karena mereka memang tadinya tidak mau lakukan Yang ingkar mungkar tetap ingatkan Yang kelompok ketiga tetap menahan kelompok yang kedua Maka Allah ceritakan Dalam surah Al-A'raf tadi 165 saya bacakan ayatnya أَوْدُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ عَنْ جَنَّةِ الَّذِينَ يَنْهَوُنَ أَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَائسٍ بِعَذَابٍ بَائسٍ بِمَا كَانُوا maka takala mereka sudah melupakan peringatan itu tetap sudah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan jadi sudah tidak aneh lagi seperti kita lihat sekarang di mall-mall kita sudah tidak aneh perempuan jalan pakai celana pendek Karena dari awal waktu pertama dipakai gak ada yang ingatin Makanya ini jadi kebiasaan Setelah satu dua orang pakai lama-lama orang ada yang jual Lama-lama, lama-lama, lama-lama dan seterusnya Saya bahkan ketemu dengan satu orang ikhwa yang sudah belajar pengajian Kenal saya, saya tidak sengaja ke pasar waktu itu Salah satu pasar di Jakarta Timur saya gak usah sebutin Saya mampir, saya lihat dia, dia tegur saya gitu Saya usah hadir di pengajian Ustadz ini Oh iya saya lagi beli sebuah produk di sebelah dia terus saya mampir saya niat kalau memang produk dia saya butuhkan saya akan beli Itu saya masuk ke kiosnya, saya kaget yang dijual semuanya barang-barang pakaian pakaian perempuan yang berbahaya nih. Ini kalau dipakai oleh orang-orang ini bisa sumber fitnah gitu kan Eh enggak boleh sebaiknya jangan jual itu gitu kan Juallah sesuatu yang tidak ada syubhatnya tidak ada yang bisa membawa pada yang haram gitu kan Maka saya tanya, Aki, kenapa antum jual seperti ini? Oh iya, iya Ustaz. Mustinya enggak usah Ustaz ya? Ya memang enggak boleh, enggak usah tanya saya lagi. <tik> Jadi jelas-jelas enggak boleh, harus diganti. Gitu kan? Ganti produk yang lain. Gitu kan? Baju anak-anak juga bisa jual, baju muslimah, baju dewasa bisa, baju busana muslim dan muslim, banyak kok. Rezeki di jangan Allah SWT, Allah yang memberikan. Kenapa harus kita menjadi salah satu sumber orang berbuat kemungkaran? Nah, kita disuruh ingkar-mungkar kok. Gitu. Itu di antaranya. Dikatakan di sini, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan mungkar atau jahat dan kami timpahkan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi ternyata dalam tafsir menjelaskan Al-A'raf 165, 163 sampai 165 ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutuk mereka selama tiga hari menjadi babi dan kerah, gitu kan? Ini kerana mereka melanggar Dan yang dikutuk oleh Allah Kelompok pertama sama kelompok ketiga Kelompok yang kedua Yang ingkar mungkar itu diselamatkan oleh Allah Kelompok ketiga ini Yang tadi bukannya melarang kelompok pertama Tapi malah menahan kelompok kedua Juga kena azab Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Hati-hati dengan azabnya Allah Kalau dia datang Dia akan merata Termasuk orang baik pun ada di situ akan kena Nanti Allah bangkitkan mereka sesuai dengan amalnya tapi kena dulu, gitu kan. makanya ulama mengatakan kalau ada satu lokasi di mana kita tinggal dominan pelanggaran dan tidak ada yang meluruskan itu hati-hati kalau datang adabnya Allah. Sebuah komplek perumahan, semua ada 15 rumah, 13 rumah semuanya orang tidak sholat, semuanya orang bermaksiat, diingatkan tidak mau, cuma dua yang sholat. Jangan kaget kalau masuk perampok, semuanya sholat tadi rampok, wajar karena kemungkaran lebih banyak, gitu kan? Makanya Ummu Salamah pernah berkata rajaul Anha dalam hadis bukhari juga ya Rasulullah. Apakah kami akan dihukum oleh Allah sementara di sisi kami di, di tengah-tengah kami ada orang soleh? Kata Nabi saw. Tentu saja bila kemungkaran lebih merajalela daripada kebaikan. Jadi enggak bisa, harus hati-hati. Ingkar, mungkar, luruskan. Gitu. Dan Subhanallah orang kalau biasa Istiqamah di kebaikan, selalu ingatkan orang keburukan kita ingatkan bukan dengan marah-marah kok gitu kan? maaf setahu saya saya bisa berikan masukan setahu saya ini dilarang oleh Nabi, maaf ya saya kasih masukan ada hadis Nabi begini, udah gak usah lama-lama ingkar-mungkar tuh gak usah lama-lama, menyuruh maruf tidak usah lama-lama, gak usah ceramain satu jam gak usah, nanti akhirnya ketemu dia lari nanti gitu kan sedikit saja satu dua hadis sudah nanti kalau dia tahu oh, orang ini suka amr ma'ruh suka nahi mungkar, nanti satu waktu dia lihat kita dia udah tahu nih, bisa saja dia datang bertanya ini kan, saya dalam bertanya dia datang bertanya masalah hukum, insya Allah akan jadi baik gitu. Saya bahkan pernah mengajar di sebuah kampus di Makassar waktu itu. Setiap kali saya masuk kampus, kebetulan karena lembaga bahasa Arab dari Emirat yang saya mengajar dari dosen, itu satu kampus dengan Universitas Muhammadiyah di kota Makassar. Di Universitas Muhammadiyah ini masih gabung antara laki-laki sama perempuan, ada rupanya di antara mereka yang sering duduk-duduk di depan pintu gerbang gitu kan. Kalau saya sama teman-teman dosen yang lain datang, itu mereka langsung tiba-tiba bubar. dan tadinya duduk berdua laki-laki perempuan bubar. Padahal saya enggak kenal mereka. Tapi mereka mereka lihat kami langsung bubar, gitu kan. Ada yang merokok dilempar rokoknya. Hmm. Ditutup. Ya, assalamualaikum Ustaz. Padahal saya enggak pernah bilang apa-apa. Kalau dia masih di tangannya saya akan ingatkan tentunya, gitu kan? Saya akan ingatkan. Tapi seperti itulah subhanallah kalau kita biasa menjaga, berusaha untuk mengingatkan orang kebaikan, orang pun akhirnya berhenti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu disegani sekali. Karena beliau tidak pernah lihat kemungkaran pasti diingatkan. Tidak bisa diingatkan. Yang ma'ruf pasti diingatkan. Sholat, ibadah, sampai waktu khutbah sering bawa tongkat kalau malam keliling Madinah. Tapi beliau punya kekuatan power karena khalifah ya. Ketika ada orang kumpul-kumpul lihat -kumpul Kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau mereka bukan karena takziah, bukan karena jenguk orang sakit, tidak ada udur syari dipukulin sama Umar. Pulang, bubar semua. Apakah kalian di sini begadang kemudian kalian kehilangan sholat malam dan subuh nanti? dibubarin sama Umar, nah setiap Umar lewat orang-orang sudah tahu Umar datang, mereka bubar gitu kan, jadi sudah terhilang ter, uh, sendiri kemungkinan dengan itu satu waktu Umar bin Khattab lagi jalan radhiyallahu diikuti sama sahabat-sahabat dan tabi'in yang lain, mereka suka kalau Umar keluar pagi keliling-keliling Madinah ke pasar segala, diikutin. siapa tahu ada kejadian Umar luruskan, keluar hadis Nabi mereka dapat ilmu baru gitu Umar pernah jalan, kemudian dia uh, merasa ada yang tersangkut di tenggorokannya gedehem sedikit <tuh> pada kata dia gedehem gitu tiba-tiba ada orang di belakang sarungnya jatuh karena suara gedehemnya Umar saja belum bicara nih kan. maka ada satu data mengatakan wahya amir muminin coba kasihani kau muslimin masa gedehem aja sudah membuat sarungnya jatuh gitu kan. luar biasa orang takutnya sama anda gitu kata Umar sebentar apakah mereka takut melihat saya karena takut dengan hukum Allah. Artinya begitu lihat saya takut berbuat salah hukumnya Allah. Kata orang itu, "Iya ya Amir Mu'minin. Mereka sangat segan melanggar hukum Allah kalau Anda ada." Kata Umar, "Biarkan mereka ketakutan." Kalau begitu biarin, gitu kan. Karena berarti hukumnya Allah akan terterapkan. kemungkaran tidak akan dilakukan, gitu kan? Seperti itu. Yang ketiga, perintah Rasulullah SAW untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar sebagaimana hadis tadi sudah saya jelaskan. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 48, man ra'a minkum munkaran falyaghyuru biyadih, fa in lam yastati fa bilisanih, iman. Barang siapa yang terkali-kali melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya kekuasaannya, jika dia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya jika dia tidak mampu dengan hatinya dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Kemudian hadis yang lain juga riwayat di dan dihasankan oleh beliau kata Nabi saw melatak murun nabil ma'ruh ibadatan hauna anil munkar iaulayushiqan nAllahu anybaathalikum iqabah minhu thumma tad'guunuh فلا يستجاب لكم kalian harus beramal ma'ruf dan menahir munkar atau kalau tidak Allah hampir-hampir akan menurunkan azabnya atau Allah akan menurunkan azabnya atas kalian semua lalu kalian berdoa kepadanya namun doa itu juga tidak dikabulkan bagi kalian yang keempat Waktu masih ada? Baik. Yang keempat, informasi juga dari Nabi saw. Sebagaimana hadisnya, kalau tadi itu perintah Nabi ya. Kalau ini informasi dari Nabi saw yang berbunyi seperti misalnya hadis riwayat riwayat dan beliau mengatakan hadis Hasan, hadis Sahih. Maa min kaum yang amlu bil maasi wafihim, maa yaqdiru an yunkiru alaihim, fa lam yafalu illa yushu an yuammahum yu Allah bi min andi. Bidalah satu kaum melakukan kemaksiatan, sedangkan di antara mereka ada orang yang mampu mengingkarinya, namun tidak melakukannya, melainkan Allah akan menimpakan azab dari sisi-sisinya terhadap mereka semua tanpa terkecuali. Sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan, Jibril alaihissalam pernah diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk menghancurkan satu kaum, satu negeri. Ini tidak disebutkan dalam buku ya. Saya tambahkan. Maka kata Nabi Jibril alaihissalam, ya Allah di kampung itu, di negeri itu ada hambaMu fulan. Yang soalnya kata Allah Swt kepada ini hadis Sahih riwayat Bukhari Nabi SAW sampaikan kepada kita kata Allah Swt kepada Jibril mulailah azab dari dia karena dia tidak pernah menyuruh kepada ma'ruf dan melarang dari munkar mau masuk surga sendirian yang enggak boleh ni kan gitu ungkiri walaupun dengan hati kita jadi ini termasuk penyebab datangnya azab kepada orang-orang seperti ini. Kemudian Abu Sa'lab -Khursa al khursani di, ketika ditanya tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala la yadurrukum man dalla idzahtati tum surah al-Maidah 105 orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian berpegang pada petunjuk kemudian beliau berkata ya sa'lab murbil ma'rufi wa naha 'anil munkar fa idza ra'aita shuhhan muta'an mut wa hawan muttaban wa dunyaman mu'tsarah wa ijaba kulli zira'in wa ija wa ijaba kulli dhirain biraihi fa alayka binafsika wada'anka inna min wara'ikum fitanan ka kitail layl almuzlim fiha bimithli alladhi antum alayhi ajru khamsina minkum kila bal minhum ya rasulullah qala la bal minkum li annakum tajiduna alal khairi aawana wa la yajiduna alayhi aawana haitha alabah qala sallallahu alaihi wasallam pada saat ya apa namanya? Ini rincian daripada ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah 105. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat, sahabat Nabi Wahid, sahabat, serulah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Lalu apabila kamu melihat kekikiran orang yang pelit, yang ditaati selalu saja pelit, nafsu yang dipatuhi, dunia yang didahulukan daripada urusan agama, dan tindakan selalu berbangga diri dari setiap orang yang mempunyai pendapat dengan pendapatnya sendiri. Maka hendaklah kamu menyelamatkan dirimu dan tinggalkan penyimpangan orang banyak itu karena sesungguhnya di belakang kamu ada beberapa fitnah atau berbagai fitnah yang akan terjadi Bagikan gelap gulita dan orang yang berpegang teguh kepada apa yang kalian sekarang pegang teguh Akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian Maksudnya nanti pada akhir zaman Kayak kita sekarang ini Orang-orang yang berpegang pada kebaikan sekarang Orang pada menyuruh kepada kebaikan melarang dari kemungkaran Itu akan mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat Kata para sahabatnya Rasulullah. Apakah pahala 50 di antara mereka? Kata Nabi tidak. 50 orang di antara kalian. Karena kata beliau. Kalian mendapat pembela-pembela dalam kebaikan. Kalian masih hidup dengan saya. Kata Nabi SAW. Saya bisa kalian beriman karena melihat saya. Saya ada pembela di belakang kalian. Sedangkan mereka orang-orang yang datang setelah saya meninggal. Kata Nabi SAW. Tidak mendapatkan pembela-pembela padanya. Tapi mereka tetap mengingatkan. Yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran Tapi hadis ini tidak menjelaskan kepada kita Tentang uh, Kita lebih awdal daripada sahabat Bukan itu maksudnya ya Tetapi yang dimaksud adalah Kalau ada orang yang ingkar mungkar dan amr ma'ruf Khusus poin ini Maka dia bisa mendapatkan pahala 50 orang dari sahabat Dari masalah ingkar mungkar Karena memang kita tidak memiliki nabi lagi sekarang Tinggal menerapkan saja Allahu'alam Sudah masuk waktu ya Baik InsyaAllah seperti biasa, habis insya kita lanjut sebentar dengan tanya jawab Subhanakallah <Singan> ma bihamdika syarallah ila astaghfirullah tuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu arasulillah ar Melanjutkan dalil poin keempat tadi Dari masalah Dalil nakli Hadis Nabi Muhammad SAW Yahdir. Wei kalimah Muslim nomor lihat apa dia kata. "Ma'amin Nabi yang diutus oleh Allah di antara umat sebelumnya, tidak ada orang yang di Wa umatnya yang tidak memiliki orang yang berbicara dan orang yang mendukungnya, yang mengikuti kebenaran dan mengikuti perintahnya. Kemudian, mereka yang di antara umatnya yang tidak mengikuti jahadahum dan tidak mengikuti perintahnya,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 dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya maka dia adalah orang mukmin dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya maka dia adalah orang mukmin dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya maka dia juga orang mukmin dan tidak ada iman sebesar biji sawi pun di luar itu Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang metode cara Ingkar-mukar itu Dengan tiga cara tadi Dengan tangan atau power sudah saya jelaskan Lisan ataupun dengan hati Ketika beliau juga SAW ditanya tentang jihad yang paling utama Beliau bersabda Di dalam hadis riwayat Ibn Majah Ahmad dan Nasai Dan hadisnya Sahih. Kata beliau SAW Kalimatu haqqin indah di sultanin jair Jihad yang paling baik itu adalah ucapan kalimat benar di hadapan penguasa yang zalim. Jadi ini juga kalau ada penguasa karena kita dalam Islam dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak boleh berontak. Ya, kita tidak dibolehkan karena ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad berbunyi kata Nabi saw akan datang nanti pemimpin-pemimpin setelah aku meninggal yang kalian suka sebagian keputusannya karena sesuai dengan agama dan ada juga yang kalian tidak suka. Lalu kata para sahabat, Ya Rasulullah boleh kami berontak? Kata Nabi tidak boleh, selama mereka tidak melarang kalian sholat. Jadi bagaimana kalau pemimpin zalim luruskan dengan lisan, nasihat, tulisan. Gitu kan, Sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada pihak pemerintahan. Juga diikuti dengan doa dan ini jihad yang paling afdal. Poin setelahnya dalil-dalil akli, secara akal. Kalau Amr Ma'ruf nahi mungkar memang harus ada. Yang pertama eksperimen dan kesaksian telah membuktikan bahwasannya apabila suatu penyakit diremehkan dan tidak diobati. Niscaya akan semakin merebak ke seluruh tubuh dan menjadi sukar untuk diobati. Demikian pula halnya kemungkaran jika dibiarkan dan tidak dicegah. Pasti akan menjadi lumrah dan akan dilakukan oleh orang-orang dewasa dan anak-anak muda. Pada saat keadaan sudah seperti itu, kemungkaran sulit sudah dicegah, sulit dirubah, dan tidak mudah diberantas. Lalu sebagai akibatnya, hukuman Allah pasti menimpa para pelakunya. Suatu hukuman atau azab yang tidak mungkin dielakkan lagi. Karena yang demikian itu telah menjadi sunnatullah yang Allah sudah tentukan, yang tidak akan berubah atau berganti. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surah Fatir ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin falantajida li sunnatillahi tabdila walantajida li sunnatillahi tahwila tidakkah mereka itu melihat memperhatikan apa yang telah Allah berlakukan kepada orang-orang terdahulu karena mereka tidak ingkar mungkar tidak menyuruh kepada ma'ruf bermaksiat kepada Allah maka Allah hukum Sekali-kali kalian tidak ada pengganti ya, Tidak mendapatkan pergantian Bagi sunnah Allah Peraturan yang sudah Allah tentukan Yang beriman, ber beramal soli Akan diberikan ketenangan jiwa rezeki, keselamatan di akhirat Dan orang yang berbuat mungkar Maka akan dihukum, diberikan kesengsaraan Tidak ada perubahan Dan sekali-kali kalian tidak pula menemui Penyimpangan bagi sunnah Allah itu Tidak mungkin salah Memang Allah sudah tentukan seperti itu sebagai pencipta ini poin pertama, dia ibarat penyakit, kalau dibiarkan makin makin masalah Yang kedua, terbukti pula, ini dalil kedua secara akal Kesaksian mata bahwasanya apabila sebuah rumah diabaikan dan tidak dirawat Serta tidak dibersihkan dari sampah dalam beberapa waktu saja Niscaya rumah itu menjadi tidak layak huni Sebab baunya membusuk, udaranya tercemar Kuman dan berbagai bibit penyakit menyebar di dalamnya, karena berbagai sampah dan kotoran menumpuk dalam waktu yang cukup lama di dalamnya. Demikian pula halnya sekelompok atau jamaah dari kaum muminin, apabila kemungkaran diabaikan terjadi di tengah-tengah mereka dan tidak ada upaya pencegahan, sedangkan yang maruf tidak disosialisasikan, maka tidak akan lama lagi mereka pasti menjadi manusia yang busuk jiwanya dan jahat hatinya. Mereka tidak mengenal kebaikan yang maruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Maka pada saat keadaan seperti itu, mereka tidak layak untuk tetap hidup di permukaan bumi ini. Dan Allah pasti membinasakan mereka dengan cara dan sebab yang dia kehendaki. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan Allah Maha Perkasa lagi maha membalas dendam. Jadi banyak orang menganggap dia ragu ingkar mungkar atau dia lagu menyuruh pada kebaikan karena dia menganggap mesti ragu, ini benar tidak ya? Karena sebenarnya tidak ada hukum, kecuali hukumnya Allah, memang tidak bisa. Kalau kita diamin, maka tentu hukum syaitan, hukum taugud, yang disembah selain Allah yang akan menyebar. Makanya kata Ali RA, perbuatan mungkar, keburukan, yang teratur dengan rapi dan tidak diimbangi, dengan perbuatan baik juga yang teratur rapi, maka akan dikalahkanlah perbuatan baik itu. Artinya akan tergulirkan dengan sendirinya. Kalau ada orang di antara anda yang hidup di tengah-tengah lingkungan, semua teman-temannya buruk. Dia tidak merokok, misalnya semuanya merokok. Dia tidak minum khamar, semuanya minum khamar. Dia tidak pacaran, yang lainnya semua pacaran. Lalu dia bilang, saya tidak terpengaruh. Itu mustahil saudaraku. Anda manusia, anda punya perasaan, ada iman, naik turun, enggak bisa. Kita melihat, kita mendengar. Jadi ini semua connect dengan hati ya, mata, lisan, linga, connect dengan hati, berubah minimal imannya berkurang. Kalau kita bergaul dengan 10 orang minum khamar, kita enggak minum khamar. Seminggu kemudian kira-kira minimal terbiasa cium baunya. Sebulan coba aja enggak apa-apa biar kau tahu rasanya. Setan juga bisikin enggak apa-apa deh coba yang penting tahu rasanya. Setahun mabuk sama mereka. Dan setan selalu iming-imingkan gampang nanti kamu tobat. Padahal setiap dosa akan ada konsekuensi hukum seperti itu. Tapi kalau kita balik, anda bergaul dengan 10 orang penghafal Quran, 10 orang penghafal Hadis. tiap hari di majelis ilmu dari pengajian ini ustadz ini ke ustadz ini, ustadz ini ke ustadz ini. Hazan selalu mengingatkan, sholat di sana yuk, ketemu di sana yuk, khutbah Jumat di sana yuk. Terus lagi kalau ketemu bicara masalah kisah-kisah orang soleh yang disampaikan dalam pengajian, kira-kira berefek nggak secara keimanan? Berefek? Pastinya begitu. Makanya harus kita bentuk. Saya pernah kasih contoh begini, bapak ibu sekalian. Ini cara sederhana secara akal untuk hijrah dari kesalahan kepada kebaikan atau kebenaran kalau tembok rumah anda bolong jebol angin kencang masuk ada dua cara angin kencang yang dingin ini kita lindungin diri kita dengan selimut ambil selimut, pakai selimut ini cara pertama tapi cara ini sangat riskan karena begitu tersingkap sedikit selimutnya kita sudah kedinginan atau minimal ada binatang-binatang yang bisa masuk serangga, ada bau gak sedap kalau ada hujan bisa masuk masih banyak hal efek negatif yang bisa terjadi karena kita cuma berselimut ada cara kedua yang paling efektif tutup temboknya tutup ambil batu, semen, tutup selesai, biar kita gak pakai selimut aman, gitu kan seperti itu maksudnya jadi perbuatan mungkar nontonlah, dengarlah bertemanlah ini harus ditutup, berhentiin, nggak bisa enggak. Kalau kita di kamar, di apartemen atau di rumah, ah nggak apa-apa deh, saya masih nonton begini sinetron, nggak apa-apalah. Kata-kata nggak apa-apa, kita cuma pakai selimut tuh. Setiap saat terancam bisa tersingkap, gitu kan? Nggak mungkin nonton kemudian nggak terpengaruh kisahnya. Minimal lihat lawan jenisnya, gitu kan? Ini berbahaya. Tapi kalau kita tutup, nggak dinyalain TV-nya sama sekali, tutup temboknya, nggak ada celah. Syaitan mau dapat dari mana celah untuk mengganggu kita? Kita biar tidak pakai selimut tetap aman. Memang begitu kalau mau hijrah. Nah, bisa setengah-setengah. Umur berjalan terus ini. Apa kira-kira konsekuensi tanggung jawab kita hari kiamat? Apa yang kita mau bilang kalau dihadapan Allah? Kalau Allah tanya, kenapa kau buat begini? Kenapa kau buat begini? Mata berikan kesaksian, telinga berikan kesaksian. Semua berikan kesaksian. Padahal dunia ini sebentar kita laluin. Memang harus kita menikmati ibadah itu kita lari kepada perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan jauh yang larang harus ditutup gak bisa enggak kalau bapak ibu enggak tutup maka pastikan imannya enggak bisa bertambah-tambah bahkan bisa riskan berkurang kemudian yang ketiga beliau mengatakan secara akal sudah menjadi kenyataan bahwasanya jiwa manusia sudah terbiasa melakukan eh, bahwasanya jiwa manusia sudah terbiasa melakukan keburukan maka keburukan itu menjadi baik baginya bila jiwa manusia terbiasa melakukan satu keburukan, dia akan anggap keburukan itu baik, tidak ada masalah. nonton gosip setiap jam 8 pagi, setan hias setiap jam delapan dirutinkan sama dia. lama-lama dia lihat baik tuh. padahal ini nukil aibnya orang nih, gunjing gibah. dan apabila ia terbiasa melakukan satu kejahatan tadi, pelanggaran yang di mata Allah pelanggaran, maka kejahatan itu akan menjadi perangainya, bawaannya. Demikian pula halnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila amar ma'ruf diabaikan dan tidak disosialisasikan, niscaya manusia akan terbiasa mengabaikannya dan menghidupkannya kembali pasti dianggap sebagai kemungkaran oleh mereka. Kalau tiba-tiba nanti sudah kemungkaran banyak kemudian baru ada orang mau ingatkan, nanti malah yang mengingatkan itu dianggap aneh, ekstrem lah, fundamentalis lah, beraga macam istilah yang sekarang. Jadi keraslah Demikian pula kemungkaran Jika tidak segera diubah dan diberantas Maka tidak lama ia akan menjadi banyak dan menyebar kemana-mana Lalu menjadi kebiasaan dan membudaya Sehingga dalam pandangan pelakunya menjadi bukan kemungkaran Bahkan mereka anggap sebagai kebaikan atau ma'ruf Inilah yang disebut dengan buta hati dan akal terbalik Naudzubillah kata beliau Maka dari itu Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW Memerintahkan kepada orang-orang beriman Untuk beramber ma'ruf dan nahi mungkaran bahkan mewajibkannya atas segenap kaum muminin demi menjaga keutuhan kesucian dan kesolehan mereka serta memelihara kemuliaan kedudukan dan martabat mereka di mata semua bangsa dan umat. Kita lihat misalnya pada saat kita masuk ke Mekah dan Madinah, gitu kan? Secara otomatis, secara otomatis perempuan pun yang tidak pakai jilbab terbawa dengan suasana karena orang semua di sana pakai dan ada perasaan mereka ah saya kayaknya nggak boleh nglanggar nih di sini. Padahal sebenarnya itu harus berlaku dimanapun. Tapi begitulah kalau situasi dan kondisi sudah dibuat memang amr-ma'ruf nahi mungkar, maka orang siapapun masuk akan terbawa arus. Sebagaimana terbalik kita kalau ke Amerika atau ke negara negara kafir, kita akan lihat bebasnya orang, telanjang, penuh-punuhan, dusta, riba di mana-mana, banyak kemungkaran-kemungkaran. Akhirnya kita terbawa arus juga. gitu kan? Mau tidak mau kita akan terbawa ke situ. Kita tutup dengan etika beramber ma'ruf dan bernahi mungkar. Ada etikanya. Yang pertama kata beliau, Orang yang melakukan amber ma'ruf hendaklah mengetahui hakikat apa yang ia perintahkan. Apa yang ia perintahkan. Yaitu bahawasanya sesuatu itu adalah ma'ruf atau baik menurut agama dan memang telah diabaikan. Dan jadi memang sudah diabaikan. Demikian pula, hendaklah ia mengetahui hakikat kemungkaran yang akan ia cegah dan hendak ia rubah. Dan hendaknya kemungkaran itu betul-betul telah dilakukan dan mereka merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama seperti kemaksiatan-kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan. Jadi memang betul-betul Ma'ruf itu butuh untuk disampaikan dan kemungkaran sudah terjadi. Ingat kita dalam Islam hanya disuruh menghakimi sesuatu secara zahir yang kelihatan. Bapak Ibu lagi mau ke masjid sholat berpapasan sama orang emang tetap memang waktu sholat sudah masuk aja, ayo sholat yuk. Kita enggak ada kewajiban keluar dari masjid, pegang tangannya orang daripada masjid, lewat. Kamu sudah surat belum? Itu enggak ada dalam Islam. Karena kalau kita tidak lihat, tidak ada kewajiban, ingkar muka. Gitu kan? Yang kedua, hendaklah ia adalah seorang yang warak atau tidak mudah melakukan kemaksiatan. Tidak melakukan sesuatu yang akan ia cegah dan tidak meninggalkan apa yang akan ia perintahkan. Jadi mestinya dia, orang yang pertama, misal dia larang zina, memang dia tidak berzina Dia larang nonton, memang dia tidak nonton Dia larang riba, memang dia tidak riba, itu efeknya akan besar Begitu pula pada saat dia menyuruh kepada perbuatan baik, misal dia mau ngajak sholat, memang dia sholat Dia menyuruh ini, memang dia kerjakan Karena Allah SWT berfirman, kata beliau dalam surah As-Sawf ayat 2 dan ayat 3 Aduh bilallah min ya ayuh yang lima tak ulun malat fa'ulun kabur maktan عند Allah antak ulun malat fa'ulun hai orang orang beriman mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu berbuat amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan Surah Al Baqarah ayat 44 bunyinya Aduh bilallah min al shaitan rajim atak murunan antum tatrul kitab afala taqilun Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri ke ke ke kewajibanmu sendiri Padahal kamu membaca Alkitab Ini perkataan Allah SWT kepada ahli kitab Ya, Tapi ini juga masuk dalam ayat Al-Quran Maka tidakkah kamu berfikir Jadi yang pertama dia harus betul-betul ya, memang melihat ma'ruf itu ditinggalkan Dan kemungkaran dilanggar, dilakukan Kemudian yang kedua, hendaklah dia sendiri memang mempraktikkan apa yang dia ingin sampaikan dan dia meninggalkan apa yang dia ingin cegah. Yang ketiga adalah, hendaklah ia berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, lagi penyantun, memerintah dengan penuh sikap rasa kasih sayang dan melarang atau mencegah dengan sikap lembut. Tidak tersinggung jika ia harus mendapat perlakuan tidak baik dari orang yang ia cegah, berbuat mungkar, dan tidak marah jika disakiti oleh orang yang ia ajak untuk berbuat yang ma'ruf akan tapi selalu bersabar, memaafkan dan berlapang dada sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur wa bilma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma'asabak inna dzalika min 'azmil umur. Suruhlah manusia mengejakan baik, kebaikan dan cegah mereka dari keburukan dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kalian. Menimpamu, sungguh yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah pasti terjadi. Yang keempat, nanti di sini dia sabar kalau dia sampai dengan lemah lembut dan dia sabar Kalau ada orang dia mau ajak sholat jangan teriak, he he gitu, Bukan Tapi dia datang baik-baik, assalamualaikum baik Anda muslim, iya Ini udah masuk waktu sholat-sholat yuk, begitu saja Dan gak usah panjang-panjang gitu Udah, oh iya ya terima kasih ya udah tinggalin, gak apa-apa Gak harus kita tungguin dia Sampai dia ikut ke masjid itu gak harus Jangan buat juga orang tidak nyaman gitu kan Mungkin dia berpegang pada pendapat yang dia mau sholat di masjid Di rumah misalnya atau di masjid lain kita gak tau kita enggak tahu yang penting kita sudah berusaha dengan lemah lembut kalau misalnya ada orang mengatakan sudahlah urus dirimu sendiri enggak usah dia merasa tersinggung dia kan sudah dapat pahala dari ingkar mungkarnya tadi ini yang beliau katakan sabar enggak usah ya, jangan tersinggung gitu kan jadi kita menyampaikan dengan cara baik-baik dan kita bersabar kalau mereka menolak yang keempat hendaknya tidak mengenali kemungkaran hendaknya tidak mengenali kemungkaran yang ada dengan cara memata-matai enggak boleh memata-matainya sengaja mencari kesalahan orang sebab untuk mengetahui kemungkaran itu Tidak layak dengan cara memata-matai Atau mengintip ke rumah-rumah orang Atau membuka pakaian orang lain Untuk melihat apa yang ada di baliknya Atau membongkar tutup Untuk mengetahui apa yang ada di dalam bejana enggak ada dalam Islam itu Sengaja buka, sengaja cari tahu Sengaja buka tasnya orang Sengaja cek HP-nya dengan alasan Saya mau tahu dia mungkar atau tidak enggak ada urusannya Dilarang Allah mengatakan Wala sesu. Jangan memata-matai enggak boleh Yang kelihatan saja depan mata Selebihnya Allah sudah titipkan malaikat di kiri kanan pundaknya akan mengurus dia Yang demikian itu karena agama kita memerintahkan agar kita menutupi aurat orang lain Dan melarang kita mencari-cari dan memata-matai mereka Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Wa la Jangan kalian saling memata-matai Juga Nabi SAW bersabda la Jangan kalian saling mencari-cari aib satu sama yang lain dan dalam hadis yang lain juga dua-duanya hadis Bukhari, yang satunya hadis Bukhari satu hadis Muslim. Tadi hadis Bukhari <tuh> la wala la, la tajassasu, jangan saling memata-matai. Hadis riwayat Muslim, man satara musliman Allah fi dunia wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka pastinya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu yang keempat tidak sengaja mencari mungkar itu. Mencari-cari kesalahan orang. Yang kelima Sebelum memerintahkan orang yang akan diperintahkan Hendaklah terlebih dahulu dikenalkan kepadanya yang ma'ruf Kalau kita mau menyampaikan satu hal Mengingatkan kesalahan Maka yang paling pertama kita sampaikan perbuatan baik Dahulukan fadilah fadilah Kebaikan-kebaikan kan? Kalau misalnya ada orang tidak sholat Yang pertama kita ingatkan Selah salam Kemudian bolehkah saya sampaikan hadis tentang sholat ada oh ya silakan ada hadis Nabi SAW bermuji riwayat Bukhari bagaimana kalau depan rumah kalian ada sungai yang deras mengalir kemudian dia mandi sehari lima kali apakah masalah kotoran di badannya maka para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah kata Nabi SAW begitulah perumpamaan lima waktu solat jadi yang kita lemparkan pertama dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah motivasi beribadah bukan langsung kecaman terhadap perbuatannya ini yang beliau katakan. Sebab boleh jadi ia meninggalkan perbuatan tadi Karena tidak mengetahui bahawa yang ia tinggalkan itu adalah sesuatu yang maruf Demikian pula hendaklah mengenalkan kepada orang yang hendak dicegah Dari perbuatan mungkar bahawa apa yang ia lakukan adalah kemungkaran Sebab boleh jadi ia melakukannya karena tidak tahu bahwasanya perbuatannya adalah kemungkaran Ada orang begitu tidak tahu Dia salah misalnya Tidak uduk misalnya Memang dia tidak tahu misalnya belum tahu Maka ditanya kan kita sudah tahu semua hadis Nabi, sahabat badui yang datang kencing, gitu kan? sahabat ini masuk ke masjid buka celananya depan orang, perlihatkan kemaluannya kencing sembarangan, itu yang membuat sahabat-sahabat Nabi yang lagi duduk yang lainnya marah gitu kan, tiba-tiba ada yang hentuskan pedang, ada yang berdiri mungromunin dia dia lari-lari kencingnya nyebar sana sini, Nabi saw suruh berhenti tenang semuanya diam, orang itu tandanya dia tidak mengerti. Sampai-sampai waktu Nabi larang sahabat untuk mengejar dia, dia lanjutin kencingnya. Dia kencing lagi orang itu sampai selesai. Maka Nabi SAW dekatin setelah itu lalu Nabi pegang pundaknya sambil berkata, ini rumah Allah untuk ibadah, tidak layak seperti perbuatanmu ini. Maka dia pun berkata, ya Allah rahmati saya dan Muhammad dan jangan rahmati orang lain. Kan? musuh yang lain-lain ini semua pada emosional. Bukannya nasihatin saya, saya tidak tahu. Gitu kan? Seperti itulah. Kemudian yang keenam, ada tujuh poin masalah adabnya. Hendaklah menyuruh atau memerintah dan mencegah dengan cara baik. jika Lalu jika orang yang dimaksud tidak juga mengerjakan yang ma'ruf dan tidak mau meninggalkan kemungkaran, maka hendaknya ia diberi nasihat dengan sesuatu yang dapat membuat hatinya lunak. Seperti dengan cara menyebutkan dalil-dalil targib. Targib itu motivasi untuk menariknya beribadah dan terhib ancaman-ancaman kalau dia melakukan satu perbuatan. Jadi sebenarnya ambil ma'rum nahi mungkar ini atau dakwah ya, kita seperti seorang marketing yang mau menjual produk, gimana sih? Jadi kita selalu menawarkan hal-hal yang baik dari produk itu sampai dia mau membelinya. Dengan target produk laku kita dapat bonus, kan itu? Bayangkan kalau orang ini tiba-tiba jadi tahu salat, tiba-tiba jadi tahu puasa, tiba-tiba meninggalkan kemungkaran selama dia tinggalkan, selama dia hidup, kita dapat pahalanya. Belum lagi kalau tiba-tiba jadi orang baik. Jadi kan? Bagaimana kalau dia tiba-tiba menjadi dai, tiba-tiba dia belajar agama dan seterusnya, gitu kan? Abu Hanifa rahimahullah berkata, "Saya sadar itu gara-gara jadi beliau tuh belajar ilmu agama di umur hampir mendekati 40 tahun." Abu Hanifa, bukan Ulama besar bukan belajar dari kecil seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad Enggak, Abu Hanifa tuh umur 36-37 tahun baru belajar agama Dia dulu seorang pengusaha Dia bilang yang memotivasi saya mau belajar agama Karena saya pernah masuk masjid Kemudian saya keliru mengerjakan sholat Ada satu orang di masjid yang menegur saya Maka saya merasa malu Semenjak itu saya akhirnya mulai belajar agama Orang yang menegur tadi tidak pernah berpikir kalau Abu Hanifah yang diingatkan satu kesalahannya akan jadi ulama besar karena mahluah saja dia, akhirnya dia belajar agama hafal Quran, hafal sampai ribuan hadis jadi ulama madhab bayangin berarti orang yang ingkar mungkar tadi yang ingatkan dia kesalahannya itu dapat pahalanya semua Abu Hanifah jadi ini hal-hal mendasar yang harus kita ketahui ya. saya tidak tahu sudah pernah saya ceritakan belum cerita tentang Jad seorang Yahudi yang masuk Islam di tangan seorang Turki yang bernama Ibrahim jadi Ibrahim ini punya toko permen Dia jual coklat Ada satu anak Yahudi bernama Jad Jad ini selalu Kalau masuk di tokonya Ibrahim selalu mencuri Setiap mau pulang mencuri Ngambil permen Dia pikir si Ibrahim gak tahu gitu Berjalan beberapa waktu Kemudian satu hari Si Jad ini lupa mencuri Waktu dia keluar Ibrahim keluar dikejar dia Dipanggil Jad kesini Tetangganya dia tahu terus kembali. Jad ini sudah lupa kebiasaan dia biasa mencuri. Dia pikir Ibrahim enggak tahu. Lalu kata Ibrahim ke sinilah. Hari ini kamu enggak ambil coklat, gitu kan. Kata si Jad saya tiba-tiba kaget, kenapa kok dia tahu? Kata Jad, "Apa kamu tahu kalau saya selalu ambil coklat?" Kata Ibrahim, "Iya. Saya akan ambil buat kamu coklat hari ini, tapi dengan syarat dan setiap kali kamu datang ke toko saya kamu boleh ambil coklat gratis. Tapi dengan syarat kamu berhenti untuk berbuat buruk ini." Kata ini kebetulan jat ini orang Yahudi, ini Muslim dari Turki. Si Ibrahimnya, Ibrahim mengatakan, si jat mengatakan baiklah. Semenjak itu jat merasa Ibrahim sahabatnya, karena lebih tua dia selalu kalau mau apa-apa dia musyawarah musyawarah. Sampai akhirnya Ibrahim ini jat ini menjadi seorang pengusaha besar. Waktu dia sudah sukses, sudah selesai sekolahnya dia menjadi pengusaha besar, tetap dia selalu bermusyawarah dengan si Ibrahim ini. Ringkas cerita adalah Ibrahim setiap kali ditanya masalah oleh jat, selalu dia keluarkan sebuah buku bertulis dalam bahasa Arab, dan dia bilang kepada Jad, wahai Jad, kalau kau punya masalah apapun, saya bisa bantu kamu, tapi dengan syarat, kita jadikan buku ini sebagai rujukan, Jad tidak mengerti, dia bilang, iya baiklah, kata Ibrahim, coba buka lembar mana saja yang kamu mau, dibukalah, kemudian ini, lalu Jad bacakan, kemudian Jad, lalu Ibrahim bacakan, lalu Ibrahim mengatakan, ini maksudnya begini, dan kamu jalan keluar masalah begini, dan setiap kali memang ada masalahnya si Jad ini, pasti terpecahkan, setelah baca kitab itu, gitu kan, ya. Ringkas cerita, berjalan waktu Ibrahim meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia me dia meletakkan kitab yang bahasa Arab itu dalam sebuah kotak dan dia amanahkan kepada anak-anaknya, buku ini khusus kasih ke Jad nanti, kata Ibrahim. Meninggallah Ibrahim, Sjat si tidak tahu setelah dikuburkan sore hari anaknya bawa anak Ibrahim bawakan buku itu kepada dia. Ini bukunya. Ini ayah saya amanahkan gitu, kasih. Dia bilang baiklah, dibaca, diambil. Tapi Jad tahu ini bukan sering dibaca oleh Ibrahim. Tapi dia tidak tahu apa? dia bilang Jad menceritakan dan ini sebab dia masuk Islam dia mengatakan dan akhirnya ya ada 6 juta orang dicatat dalam sejarah di Afrika terutama di Kenya itu masuk Islam di tangannya si Jad ini jadi dia rupanya setelah itu dia bingung ini isinya apa nih dia kalau punya masalah sering Ibrahim bacakan dia temuin satu orang temannya dalam kisah itu disebutkan dari Afrika Utara kemudian memang berbahasa Arab yang saya tangkap teman itu dari Tunis kemudian dibacakanlah buku ini Dibacakan kemudian dipecah disampaikan Diterjemahkan lalu kemudian Jad merasa Itu masalahnya memang terpecahkan dengan pertanyaan Lalu dia lalu si Jad bertanya Sebenarnya ini buku apa sih Kata si orang Tunis yang Muslim itu Ini Al-Quran ini kitab rujukannya umat Islam Lalu dengan kata-kata itu Jad tersentuh akhirnya dia syahadat Setelah itu dia temukan di dalam kitab itu Dia makin penasaran dia pelajari Sampai dia bisa baca Setelah itu dia temukan ada sebuah Lembaran yang ditandai oleh Ibrahim Di Quran itu Kurang lebih arti ayatnya itu mengajak menyuruh kepada dakwah. Udu ilah sabi robiqabil hakimati wal muaytul hasanawajari milatilih hasan. Kurang lebih artinya berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, peringatan yang baik, dan juga dengan berdebat dengan dengan ilmu, ya dengan ilmiah, dengan pengetahuan. Maka jad pun berfikir mencari tahu, mendakwakan sampai orang tuanya pun didakwakan, sampai semua pun didakwakan, sampai dia berangkat ke Afrika dan sekian juta orang yang masuk Islam. Coba lihat efek daripada Amr Ma'ruf Nahimungkar berapa banyak pahala yang diberdapat oleh Ibrahim hanya dengan memberikan Al-Quran dan memecahkan permasalahannya si Jad tadi yang satu orang dan satu orang ini bisa mengislamkan sekian juta orang, berapa banyak orang yang didapatkan pahalanya, jadi jangan pernah malas untuk ingkar mungkar atau menyuruh kepada kebaikan saya juga sebagai penutup, ini di poin ketujuh terakhir saya punya teman dari Mekah namanya Ali Arimi. Ar saya dapat pelajaran dari beliau, waktu beliau ngajar 4 tahun di Makassar waktu itu Setiap kali keluar pasti dia bawa buku terjemahan Bahasa Indonesia, saya sendiri gak pernah terfikir itu. Dia bawa buku ditaruh di tompet istrinya, di tas istrinya. Setiap kali belanja apa-apa pun di mall, di pasar, ada muslimah ditanya kamu muslimah, dia bisa Bahasa Indonesia sepatah-patah, dia bilang iya. Dikasih kenapa gak pakai jilbab, ini buku, buku-buku judul itu mengapa kau tidak pakai jilbab, bagaimana tata cara sholat yang benar, dibagi-bagiin sama dia. Jadi ini luar biasa, saya bahkan pernah temukan di Saudi ada berita, ada seorang wanita struk di atas ranjang dan itu ada beberapa suku di Afrika yang masuk Islam gara-gara dia. Jadi rupanya dia punya pembantu dari, eh, dari salah satu negara di Afrika, di Jeddah, kemudian dia lihat orang ini pembantunya kebetulan sering bawa terjemahan dalam bahasa dia. Jadi ilmu agama tapi dalam bahasa dia lalu tuannya ini tanya struk diranya tapi bisa ngomong dia tanya kamu dapat dari mana dari sini terus dibaca di belakang ternyata ada tulisan ini dicetak oleh lembaga yayasan sosial kalau ada yang mau perbanyak silahkan diteleponlah sama dia, dia suruh pembantunya telepon coba tanya negara mana saja, oh negara sini lalu terjadilah komunikasi sampai sepakat untuk dia bersodokah sekian ribu real dari uangnya orang struk ini orang kaya kebetulan suruh cetak ulang itu Setahun kemudian ditelepon sama yayasan tersebut Dikatakan berita gembira ibu Karena seorang ibu Bahwasannya sekian suku masuk Islam di Afrika Karena lembaran-lembaran yang anda cetak ulang itu Struk diranjang bisa dapat pahala gitu kan? Berapa banyak pahala yang didapatkan Jadi jangan pernah pelit seperti itu Coba bawa buku Kasih buku di lampu merah Kalau lagi macet bisa kasih buku orang-orang yang ngamen 10 ribu rupiah 5 ribu rupiah Banyak buku-buku tentang sholat Tentang apa yang kebaikan-kebaikan itu bisa disampaikan Contohnya Kemudian yang poin di sini dikatakan, lalu jika dia tetap tidak ada kepatuhan perubahan, hendaklah menasihatinya dengan ungkapan-ungkapan yang tegas, ya. Kalau memang dia tidak mau berubah, maka ditegasi, disampaikan. Kalau memang dia sampai berefek kepada yang lainnya, jika tidak ada perubahan juga, maka hendaklah merubahnya dengan tangan kekuatan, kalau ada power, dan jika mampu melakukannya, hendaklah meminta bantuan kepada pemerintah atau petugas pemerintah atau saudara-saudara yang lainnya. Poin terakhir yang ketujuh etikanya adalah Jika tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan sendiri Atau dengan lisan karena khawatir terhadap diri, harta dan kehormatan diri Sedangkan ia tidak mampu untuk bersabar Atas kemungkinan buruk yang akan menimpahnya Maka cukuplah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati saja Karena Nabi SAW mengatakan boleh mengingkari dengan hati Boleh mengingkari dengan hati Allah alam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan Semoga Allah berkahi tentunya Saya akan baca pertanyaan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah boleh hukumnya bagi orang yang membangunkan masyarakat untuk sholat subuh Berteriak via mik Yang ada di masjid Apakah itu termasuk amar ma'ruf Dan bagaimanakah cara terbaik untuk mengingatkan perbuatan mereka Saya mulai dari akhir pertanyaannya Yang dikatakan bagaimana cara terbaik Cara terbaik adalah dakwah Di dakwahi Dan Allah mengatakan tadi ayat yang saya bacakan Udu ila sabili rabbika bil hikmati Wal maw'idatil hasana Wajadilhum billatihi ahsan jadi kita harus berdakwah di jalan Allah. Sampaikan apa yang kita tahu dengan cara baik, dengan cara santun. Buatlah orang itu mau, suka dengan ibadah. Kata Nabi SAW. Bahshiru walatunafiru. Sampaikan berita gembira dan jangan buat orang lari, gitu kan? Jadi kita harus mengimalo, memulai dengan hal-hal yang menarik mereka dan dakwah. Ingat Bapak Ibu sekalian. Majelis ilmu seperti ini, kalau anda berhasil hadir dan anda ajak orang lain hadir, inilah satu-satunya cara. Untuk memunculkan keimanan seseorang Karena ilmu itu tangga untuk mendapatkan keimanan Iman ini kalau sudah ada dalam hati Orang lembah jadi kuat Orang malas jadi rajin Orang miskin jadi kaya Penakut jadi pemberani Pelit jadi dermawan Berubah semua ini Dan kalau iman sudah ada Maka mendongkrak amal salih Meninggalkan kesalahan Rajin mengerjakan perbuatan baik Itu satu hal yang luar biasa mulai dengan mendakwahinya menyampaikan kalau bisa dengan lisan baik dinasehatin, jadikan teman, ditegur dihadiahkan buku, dihadiahkan DVD ya memang dakwah berkorban kita memberikan harta mengeluarkan harta kita, itu yang penting kalau masalah mengingatkan orang bangun tidur dengan mic tergantung situasi kalau memang kondisi di sekitar situ memungkinkan gitu kan? seperti saya tahunya di Jakarta Timur ini itu sudah menjadi kebiasaan memang saya kadang-kadang kalau bangun di jam-jam tertentu misalnya 1 jam 45 menit setengah jam terutama sebelum subuh pasti ada saja orang yang pakai mic mengingatkan muslimin bangun sholat subuh saya berapa kali dengar tuh terutama di Jakarta Timur ya saya di Jakarta Barat pernah nginep Jakarta Selatan saya tidak dengar itu tapi di Jakarta Timur saya dengar gitu dan saya mendapatkan ternyata setelah saya masuk ke ganggang -gang di sekitar Jakarta Timur ini saya temukan memang orang tidak apa-apa dengan itu orang tidak terganggu di sekitarnya Malah memang banyak masyarakat yang bangun, itu berarti boleh positif. Tapi kalau itu akan mengganggu, membuat orang membenci masjid, membenci Islam, maka ini jangan, gitu kan? jangan. Berikan selebaran selebaran tentang ilmu itu penting. Saya tahu sekarang setelah kasus bom Bali dan itu ditegur oleh para ulama karena perbuatan teman-teman kita ini keliru, mereka menggunakan kekerasan itu salah. Akhirnya sekarang banyak kaum muslimin yang membuat buletin-buletin dalam bahasa Inggris Lalu disebarkan kepada orang-orang pengunjung, turis-turis tersebut Dan banyak itu yang masuk Islam gitu kan? Kita masih bisa menggunakan cara yang lain Ingat, merangkul responnya rangkulan Menepuk responnya tepukan Memukul responnya pukulan gitu kan? Jadi makin kita merangkul maka makin positif gitu kan? Maka ini Dan merangkul ini dengan cara menyampaikan yang benar dan melarang kemungkaran Bukan dengan duduk dengan kemungkaran dia ya Jangan ada orang lagi nonton film tidak benar Lalu anda bilang saya mau duduk sama-sama nanti saya nasihatin Ini tidak boleh ikut nonton Nanti mereka bilang setelah anda nasihatin Itu tadi ikut nonton juga gitu kan Jadi yang dimaksud sini adalah Merangkul mereka dengan mengingatkan dengan cara lembut Dengan cara baik supaya mereka tidak merasa takut dengan kita ya tentang sholat jumat. Ana kerja di kilang minyak, di tengah laut. Setiap jumat tidak sholat jumat. Tapi ana sholat duhur. Apakah perkara ini dibenarkan? Jadi ini tergantung apakah dia safar atau tidak ya. Jarak safar itu dulu kita bahas. Kalau lautan ini dianggap jarak safar. Ya kan? Maka tidak ada masalah. karena musafir gugur jumat bagi dia. dia ya sholat duhur saja. Tolok ukur safar itu. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan jarak 80 km pendapat Ibnu Umar radhiyallahu Dan ini yang umumnya banyak dipegang oleh mazhab Hanabilah, gitu kan? Ada pendapat lain yang mengatakan dan itu diangkat oleh ulama-ulama yang sekarang mutaakhirin. Mereka mengatakan safar itu intinya keluar dari kota, Dan dianggap secara ma'ruf, secara yang urf-urf ma'ruf, secara uruf, secara tradisi orang-orang tahunya itu adalah jarak safar. Saya kasih contoh. Kalau misal ini rumah saya, ini per Jakarta, Jakarta Selatan misalnya, rumah saya pas di perbatasan Depok. Ini saya menyeberang ke tetangga sebelah sudah Depok nih, perbatasan Jakarta Selatan sama Depok misalnya Nah, sekarang kalau saya ke situ, saya keluar kota kan namanya, beda pindah kota. Tapi Karena dekat sekali, pasti secara tradisi orang akan faham ini tidak mungkin jarak safar. Gitu. Ada kondisi yang lain. Saya pernah temukan sebuah kampung di daerah Sulawesi Selatan, jauh sekali di lereng gunung, jauh lereng gunung, luar biasa jauhnya. Saya bawa mobil itu sampai hati-hati sekali, karena licin sekali batu-batunya pas musim hujan waktu itu. Dan itu kurang lebih dari puncak gunung Malino di Makassar itu, sampai masih satu jam ke bawah, ke lereng gunung. Saya sama ayah saya waktu itu mau cari santri untuk pesantren. Pas musim hujan sampai ke bawah, kami kaget ternyata di daerah itu ada 100 kakak muslim, setengahnya sudah murtad karena ada uh, Kristen Katolik Balaka Balaka Bala keselamatan namanya yayasan ya. mereka dari Kanada itu sudah buat di situ gereja dari tahun 1965. Alhamdulillah sekarang kampung itu sudah Islam kembali, gitu kan. Di situ ada sekolah dan selosanya. Jadi saya temukan di kampung itu tidak ada jalan. Susah, kami pun menempuh dengan mobil itu jauh sekali dan kebanyakan masyarakat jalan kaki. Jarak antara kampung, eh, posisi antara kampung satu dengan kampung yang sebelahnya itu selalu dipisahin dengan gunung yang besar dan tidak ada jalan lain. Jadi susah sekali untuk masuk ke kampung sebelah, jadi orang itu kalau kampung sebelah itu harus naik gunung. Kalau ditarik garis lurus, mungkin jaraknya cuma 20-30 km, km antara kampung sebelah sama kampung sebelah. Tapi karena tidak ada fasilitas jalan, dia harus naik ke atas baru turun. Itu bisa dari pagi sampai sore. Gitu kan. Bahkan kadang-kadang sehari baru bisa sampai ke kampung sebelah. Nah ini, saya pernah pastikan hukumnya, ternyata masuk dalam masalah masyakkah. Walaupun jaraknya tidak jauh, tapi dalam tradisi kebiasaan masyarakat ini dianggap terlalu jauh maka masuk dalam masalah safar. Kasuistik misalnya di lautan tadi. Kilang minyak ini itu berada di sebuah tempat yang memang fasilitas selalu lalalang bisa banyak transportasi mudah sehingga tidak ada masyakah, tidak ada sebab daripada menyusahkan seorang yang musafir, maka dia tidak boleh meninggalkan Jumat. Gitu kan? Dan Jumat ini Bisa dikerjakan walaupun cuma dua orang Sudah pernah saya jelaskan dalam bab solat Jumat dulu, ada khutbah Jumat saya, saya sampaikan waktu itu Tapi insya Allah juga ada bab solat nanti Pendapat yang paling kuat Jumat itu akan wajib walaupun cuma dua orang Muslim Pendapat yang mengatakan harus empat puluh orang berpegang kepada perilaku As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu Sahabat Nabi dari Ansar di Madinah Ini pendapat yang tidak kuat karena Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah beliau sempat mengumpulkan siapa saja umat Islam yang mau salat Jumat kumpul di rumahnya terkumpullah 39 orang 40 sama dia. Jadi karena kebetulan waktu itu itu saja yang mau salat Jumat gitu kan. Maka berkumpul 40, ada sebagian orang mengambil riwayat ini dikatakan harus 40 orang baru Jumat, tapi pendapat ini tidak kuat karena Asad bin Zurarah Allah mengumpulkan kepada ulama hadis karena memang cuma itu yang mau sholat jumat tapi sholat jumat sama hukumnya dengan sholat duhur sama dengan sholat berjamaah dua orang pun, satu jadi imam satu dia jadi khatib dan satu jadi ma'am um, sudah cukup sebenarnya dan walaupun dalam khutbah itu dia menyampaikan memuji Allah, salawat, membaca dua kalimat syahadat, lalu dia baca ayat atau dia baca hadis, diterjemahkan lalu kemudian dia tutup dengan doa setelah khutbah kedua, dia sudah boleh sholat jumat jadi sebenarnya sayang kalau mau ditinggalkan gitu kan saya pernah masuk ke salah satu hutan Irian dalam sekali di pedalaman busa 9 jam naik speedboat boat. ada lampu, enggak ada apa. Saya temukan di pinggir sungai itu banyak sekali umat Islam yang hidup di situ. Ada mungkin 50 KK lah. Saya tanya ada seorang haji di situ muslim. Tiba-tiba saya tanya, "Apa Bapak di sini Jumat?" Dia bilang, "Enggak ada Jumat, Ustaz." "Kenapa enggak ada Jumat? Kita enggak punya masjid." Dia "Pak, ini halaman dia, ada halaman dari papan-papan kalau di bawahnya sungai." luas sekali yang biasa dipakai jemur kayu gahru buat dari dengan dia saya bilang ini sudah luas ini sudah bisa jadi tempat sholat Jumat kenapa harus tunggu? masjid itu pak tidak harus bangunannya seperti masjid kayak ini misalnya ini kan dulu gedung ini kan ruangan kosong dulunya lalu kita diberikan lalu kita jadi, namakan masjid bapak ibu kalau punya tanah 1000 meter lalu di depan sekali tanah anda 10x10 meter 100 meter anda niatkan masjid biar cuma di skat saja sama triplex sudah hukum masjid itu kan gitu jadi tidak harus bangunannya mewah sudah berlaku maka sudah boleh Jumat baca ayat kalau tidak punya ilmu terjemahannya ya, baca hadisnya gitu kan seperti itulah jadi ini kurang lebih gambaran yang saya ketahui Allah Alam saya pernah membaca bahwa asuransi hukumnya haram apakah itu benar bagaimana hukumnya apabila kita memiliki polis asuransi bagaimana hukumnya orang-orang yang bekerja di perusahaan asuransi sebenarnya ini bukan pertanyaan kita ya ini bukan bahasan kita tapi saya akan jawab begini Asuransi dalam islam dibolehkan Tapi asuransi syariah memang Apa itu asuransi syariah Saya bukan sedang membicara asuransi syariah tertentu Saya tutup dengan ini ya Ini pertanyaan kita terakhir Ini kita bukan bicara masalah asuransi tertentu Saya bicara tentang hukum asuransi dalam islam Asuransi dalam islam dibolehkan Tapi begini metodenya Kalau ada asuransi yang menamakan dirinya syariat Mengikuti apa yang saya sampaikan insyaallah sesuai dengan syariat Asuransi dinamakan dalam bahasa Arab dengan syarikat ta'aun. Jadi sebuah perusahaan yang bekerja sama. Bagaimana saya punya perusahaan asuransi. Ada satu orang bapak di sini yang hadir, mau mengasuransikan mobilnya kepada saya. Saya bilang saya punya asuransi mobil, punya asuransi ini dan seterusnya. Anggap mobil misalnya. Ores, semuanya misalnya 10 juta atau 5 juta satu tahun. Baiklah, bapak punya akad dengan saya 10 juta. Itu dalam 1 tahun, 12 bulan. Selama berjalan 12 bulan itu, 3 bulan pertama terjadi tabrakan. Ternyata biayanya setelah dikomplain ke saya, saya punya beberapa kerjasama, partner, klien saya, orang-orang bengkel yang profesional, yang bagus. Mereka menilai, waktu Bapak A telepon ke saya, ini saya komplain, ya, saya mau klaim karena masalah mobil saya tabrakan baik. Saya bilang, bawa ke bengkel ini di alamat ini datanglah di sana, dicek harga normal 5 juta rupiah, uang dia 10 juta sama saya, maka saya bilang pak uangnya sudah 5 juta, saya selesaikan dan bapak masih punya aset sama saya 5 juta lagi, ternyata 4 bulan kemudian tabrakan lagi biaya setelah dicek di bengkel itu 5 juta atau 6 juta, lebih 1 juta, secara syari saya akan menyampaikan kepada nasabah saya itu, saya akan bilang anda kekurangan 1 juta tambah ke saya 1 juta karena ini sekarang tabrakannya sudah 6 juta uang Anda cuma 5 juta gitu kan itu secara syar'i baik kalau Bapak Ibu tanya saya kalau begitu ustaz apa untungnya buka perusahaan asuransi kita harus tahu keuntungannya yang akan didapatkan karena ini jasa jasa ya keuntungan yang didapatkan adalah kalau nasabah tadi masuk ke saya saya menawarkan jasa terbaik bengkel kualitas kerjanya gitu kan tepat waktunya, itu yang dia ikut dengan saya. Saya sendiri, pemilik asuransi, akan mendapatkan keuntungan dari bengkel-bengkel yang kerjasama dengan saya. Normal, orang kalau komplain mobilnya tabrakan, 3 juta misalnya, ada sesuatu. Saya karena punya nasabah banyak, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, maka setiap ada satu masalah yang dihadapi oleh bengkel tersebut atau ada yang dipecahkan oleh dia, saya akan dapat 10% diskon. Jadi nasaba mendapatkan pelayanan yang bagus, saya mendapatkan diskon dari bengkel. Ini yang syar'i. Yang itu. Kalau sampai dalam satu tahun 10 juta tidak ada komplain sama sekali, tidak ada tabrakan, enggak ada apa. Tidak boleh hangus. Enggak ada hangus. Kalau hangus enggak bisa ini gharar namanya. Dalam Islam transaksi syariah tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar. Riba berarti sesuatu yang dipinjamkan lalu berbunga. Garar itu merugikan salah satu dari dua pihak. Tidak boleh ada kebaliman mengambil haknya orang lain. Bapak ibu datang ke saya butuh uang 100 juta. Ini Ustaz saya butuh 100 juta. Jaminannya surat ruko saya, surat apartemen saya nilainya 500 juta tuh. Satu bulan saya bayar. Baiklah. Setelah satu bulan Bapak yang pinjam uang sama saya 100 juta tidak bisa kembaliin. Bagaimana hukum syari'inya? Apakah apartemennya langsung saya ambil dengan nilai 500 juta? Tidak boleh lor namanya, gitu kan, jadi saya boleh menjual, boleh melelang, misal laku 400 juta, saya ambil 100 juta uang saya, 300 juta saya kembalikan ke dia, gak boleh hangus, gitu kan, ini gak ada haknya untuk menghanguskan, itu hukum syari'nya yang sebenarnya, kalau cara-cara selain daripada ini, hangus kalau tidak dipakai, nanti bayar lagi premi baru, gitu kan, atau misalnya ada hal-hal yang sering dipermainkan. Kayak kita tahu tidak tidak itu sudah rahasia umum. Orang kalau masuk asuransi-asuransi sekarang, begitu dia komplain harus bayar 200 ribu per kejadian, gitu kan? Atau bahkan bisa lebih daripada itu. Seringkali bahkan rekayasa-rekayasa yang terjadi. Dia harusnya komplain peraturan 3 hari dari kejadian, ternyata sudah sebulan baru dilaporin. Mungkin kejadiannya Terjadi dia yang salah, dia bahasakan orang lain yang salah. Dan beragam macam rekayasa. Hanya ada kedustaan-kedustaan kan di situ. Kadang-kadang bahkan bengkelnya mengatakan, sudah saya tulis aja klaimnya lima masalah, nanti saya pilokskan baru semuanya. Jadi menipu perusahaan asuransi yang kena tipu. Asuransinya juga dapat keuntungan banyak kalau orang tidak komplain. Dan memang perusahaan paling untung di dunia perusahaan asuransi. Dari 100% nasabah yang masuk yang komplain itu 10% 20% paling banyak Yang 8% itu tidak komplain Dan selalu iming-imingnya seperti asuransi kesehatan Nanti kalau anda rawat nginap itu nanti Kalau iya kalau enggak gitu. belum tentu Ada orang sampai 5 tahun 10 tahun gak pernah rawat nginap gitu. Gak ada hubungannya Maka saya sarankan secara pribadi kalau ada yang sesuai dengan syariah anda ikuti Kalau tidak anda tabung saja sendiri uangnya dan nanti kalau diperlukan baru Anda lakukan. Allahu a'lam, gitu kan? Itu saran saya. Kalau ada terlanjur diambilkan berikan oleh perusahaan, Anda cukup memakai sesuai dengan dana yang Anda pakai, yang Anda store. Misal gini, gaji saya dipotong setiap bulan premi 50.000, gitu kan? Kemudian saya masuk rumah sakit dibayar dengan asuransi. Sakit saya ternyata 150 ribu Udah kita pakai 50 ribu saja, 100 ribu kita yang bayar. Itu kalau mau aman secara syar'i. I. Ini kan sekarang tanya hukum syari'inya ya. Maka saya jelaskan secara syar'i seperti itu. Allahu alam ini yang saya tahu. Mungkin sampai sini dulu. Kerana sudah waktu hampir setengah sembilan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini di, bermanfaat. Semoga Allah SWT mengikhlaskan kiniat kita. Dan majlis ilmu, majlis yang mulia ini. Ilmu yang kita pelajari semuanya. Bisa menjadi tambahan timbangan amal kita hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlalu dihutang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dan ilmu dimudahkan untuk mengamalkan, semoga seluruh muslimin, dimanapun mereka berada yang tenang tertindas di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, Allah berikan kemenangan, kekokohan, Kelapa kaki mereka, Allah kokohkan, Allah ikhlaskan hati-hati mereka, Allah terima para syuhadat mereka. Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisap. Seberapa ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Itu kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagullahi wabarakatuh. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.